Ya sekarang begini, kalau di satu desa ingin atau satu lingkungan, ya satu RT atau satu RW ingin melaksanakan hukum Allah, menerapkan hukum Allah, ya dia harus mulai dari rumah tangganya dulu. Kemudian setelah itu dia mulai dari tetangga-tetangga yang ada di situ. Kalau mereka mereka sudah sepakat bisa melaksanakan, maka mereka berusaha kepada tetangga yang sebelahnya lagi kemudian kalau orang itu datang ke kampung itu dia ingin menerapkan syariat Islam ya tetap Amar Marum munkar, tetap dia usahakan Amar Marum munkar. umpamanya ada orang yang setel musik ya dia ingatkan dengan cara baik dia setel musik itu dalam hukum Islam hukumnya haram musik dalam hukum Islam haram nah dia ingatkan dengan cara yang baik karena jahil orang itu karena dianggap banyaknya masyarakat yang melakukan seperti itu atau mungkin juga dia melihat ada da'i-da'i yang bermain musik ya ada da'i-da'i yang bermain musik ada dakwah dengan musik ya dianggap ini satu hal yang boleh, tidak dalam islam musik hukumnya haram dalam islam musik hukumnya haram nah kita ingatkan, jelaskan dengan dalilnya dengan dalilnya tentunya, dengan dalil itu insyaallah akan meyakinkan orang bab nabi bersabda tentang masalah musik ini haramnya Kata Nabi la yakununa min ummati aqwa mun yastahilluna al-khira wal harira wal khamr wal ma'azif. Sungguh-sungguh nanti akan ada dari beberapa kaum dari umatku yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, menghalalkan musik, alat-alat musik. Yang jelaskan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi pada akhirnya musik itu hukumnya haram. Yang kita ingatkan. Kemudian yang kedua, ada perempuan yang tidak pakai jilbab datang ke lingkungan itu. Ya diingatkan. Tapi sebelumnya ditulis Ya, kalau masuk tempat ini harus pakai jilbab atau nasihat-nasihat yang lainnya yang bisa menyentuh mereka atau orang yang merokok. Ingatkan tentang rokok itu hukumnya haram dalam Islam. Jelaskan dibawakan keterangan dari ayat dan hadis Nabi Sallam. Jelas itu.